nak pinter cukup nak ganti pinter ganti subuh men nggih al-fatihah ঠিলুফার মাসো dosa ne jenengan sedanten lu senengane crita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, Wong bapake kok, Wong bapak kok Adam, sempurna. Dados e, pertama kali Hubungannya Nabi Adam kalian Allah subhanahu wa ta'ala ini hubungan Mengajarkan nama sesuatu Jadi sampe jangan pakai teori modern Bahwa apa artinya sebuah nama Nama itu penting sekali Sekali penamaan itu salah Berarti Anda menstatuskan secara Nama salah Dan itu berakibat fatal Jadi semua kesalahan manusia mulai periode sirik Mensekutukan Allah itu karena Kesalahan menyebut apa? Nama Ini penting kelaturan Jadi misalnya orang Arab Itu ada batu tertentu yang dipahat Disebut manat mana itu dari kosakata kata manan, pemberi Yang satu disebut uza Sesuatu yang aziz, yang agung Sehingga akhirnya diperagungkan Coba kalau misalnya manat dan lata Itu ketemu orang lasem Terus ditanyakan ini batu apa ini dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini rungnya ndak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ni pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan tuh semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sambaitu muha antum Why a b Ámba-cado m sociedad m a ann- Brefby. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan, itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya, status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan, ini nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya, karena kenangan ngajiin. এনে -status, eh, <laughs> status, status itu karena itu yang পুতন makanya ini penting Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang enggak pernah sakit Dan dia penguasa Penguasa itu artinya apa dia mengingat sekian orang Akhirnya dianggap Tuhan Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa Pertama Mohon standar mohon gmg Pertama kata Fir'aun Wama robul alamin lalu Tuhan kamu itu siapa kata Musa yang menuhani langit dan bumi e, Fir'aun masih bisa berargumentasi setahu saya di bumi Tuhan hanya saya soal kemungkinan Tuhan Anda di langit terus Fir'aun Haman ya Haman ibnili surhal la'ali ablu'ul asbab-asbab asamawati fattol i'la ilahi Musa tapi kalau itu dibuktikan nanti Musa pasti kalah karena kalau Fir'aun naik ke langit pasti tidak melihat Tuhan Wong yang nabi saja enggak ngelihat apalagi Firaun, pasti dia bilang enggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Firaun adalah argumentasi status. Kata Musa, "Rabbukum yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Firaun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Firaun Saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin Meskipun menyembunyikan imannya Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian Artinya gini Andai kan Fir'aun distatuskan al maulud Orang yang dilahirkan Maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da allam yakun dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada apapun hebatnya Donald Trump apapun hebatnya Cleopatra apa Firaun semuanya itu wujidu ba'da yakun mereka ada dari tidak ada yang seperti ini pasti enggak Tuhan makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan hal ata'al insani yakun sayam Maskuro. Manusia itu siapa ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada Dengan status itu enggak mungkin kamu Tuhan kan Ini penting saya utarakan Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan Makanya saya kemarin ketika eh, Bahamun intakola ilarrafikila ala ketika beliau wafat Saya bilang ke anak-anak Anwar statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, ulama, alfaqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Ba Sibir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mung mau luhur kepengin ditiru nah, niru besare tok terus to, so ana santri mukita itu tok repot. <laughs> Sama, semangatnya saya enggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Ata ini Mas Hayat Dosen saya tahu, tapi saya enggak pernah ngomong dosen. নির কম্ব <laughs> <laughs> <laughs> <tani mati>, <laughs> Jadi sing seneng bendiro alime sing ra seneng ya itu hasut ajak kompetisi, tak jak maca tafsir, naram riyang. Engko no paling maca primbon bek terjemah. Ini penting. Jadi itu sing disebut waallama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritip semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Palpres sering bilang Kalau presidennya ini maslahat Kalau enggak ini enggak maslahat Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden Itu tauhid kita di mana Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihat kita Tapi kita tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk Itu enggak boleh secara tauhid enggak boleh জানিংক ওরা আলম তু না আলম আলম ও আচ্ছা Tapi saya tetap mau setengah jam, <guruh> karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tak pinter, jadi ya setengah jam. <guruh> jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tak pinter, mari Gus Bak mulangi setengah jam, <guruh> <guruh> punya alasan. <guruh> kalau sampai subuh kok tak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. <guruh> ya nak orang-orang bilang gitu. Lain, orang kalau ingin ওর orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta mana padahal Abu ফির itu menghindari kata orang terpuji jadi bingung dia, Muhammad kamu janjok, coba kamu terjemah wahai orang terpuji kamu itu kan kacau semuanya makanya Allah itu suka bully jadi kata Nabi Muhammad kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya karena mereka kamu menghujat saya tetap menamai Muhammad itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, makna Muhammad orang yang ter berarti kira-kira kalau bujalal misa itu jancok kamu Muhammad berarti artinya apa wahai orang terpuji kamu jancok ini kalimat yang kaca kan akhirnya bujal pinter kalau nyari Muhammad bilangin ya mumal makanya kata nabi Wa ana Muhammad akhirnya bujal kalau nyari Muhammad ennal muda mana orang yang tercela আখ bukan main sama কিছু কি dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil terus nanti yang khasnya dia bilang dus lah <laughs> kayak kemarin pas pilpres itu, macem-macem tapi ini yang penting saya utarakan jadi nama itu gak boleh salah status juga gak boleh salah makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat ya sudahlah jabat itu saya betul, saya sampai sekarang dengan gusiasin itu ya tetap nyujut saya bilang ini putra guru saya ini gusaya saya, saya nggak pernah membahasakan beliau wakil gubernur bahayanya nanti nanti suatu saat Oh ini mantan kan repot jadi ini penting status itu penting orang sekali salah status itu bahaya kedepan itu bahaya sekali karena tadi saya bilang uh, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah terus anak cucunya jadi dosen atau jadi dokter gitu terus ini yang jadi status gak boleh seperti itu, ya sudah dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja atau mudawimul khairi mudawimu tahajud mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deras, ini selalu ibadah sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu anak-anak saya 10 kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah, dan saya melihat kalau anak saya tanya, pak kenapa bapak salat terus, ya saya bilang fantasi tadi manusia sujud manusia malah duit dunia melok ngangguh pangeran dibayar ya ora gelem kata saya gitu wong ngangguh mek wong ya bayar lah iki ngangguh bumine pangeran sehingga merasa sujud itu satu identitas ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allahu wa'allama asma semua kesalahan itu kata para nabi inhiya ইা আসমা Allah, Allah sederhana cara কেন Kana Mal illah rasul. Wa kana orang yang lemes kalau tidak makan terus kamu tuhankan. Aneh enggak? Aneh. Jadi andikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena kana yaqul anit, begitu juga kita. Kita juga gitu. Saya teruskan ya Nah ini sekaligus latihan Tauhid sama latihan tafsir Ya Sampun nggih. Kula terusno malih. Sampun santai mawon. Kula ikhlas ra ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ra saya tadi. Saya itu insyaallah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya. Tentang tentang nama itu. ketika seseorang baik sama tetangga itu kalau sampaikan seorang mukmin yang mukhlis mukmin yang ikhlas pasti ya karena diperintah Allah saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbak Sambu ya karena menghormati Mbak Sambu itu bagus sehingga dulu itu ada ulama saya berkali-kali cerita ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda ya Ahmad silahkan ke rumah saya datang Setelah datang ke rumah pemuda tadi kata mona tadi ya Ahmad silakan kembali saya ada butuh kamu. Kembali ya Ahmad dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi ya Ahmad saya jadi butuh kamu datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang saya enggak butuh kamu silakan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. kata Imam Ahmad, kenapa aja saya ini diperintah sama Allah, kenapa yang baik-baik tangguh jadi tidak mau hudang ya tetap, bukan mulai ya mulai alhamdulillah yang melakoni perintahnya Allah, jadi aku rawan hubungannya baik-baik <tik> sehingga orang itu tidak bisa didikte oleh di karena ya hubungannya langsung sama Allah SWT jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu kalau kamu kan enggak hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis kayak orang komunis pakai teori sosial nah dihapik iya hapek, dihapik iya helek di itu kan pikiran PKI itu. artinya satu perilaku sosial didikti oleh makhluk itu perilaku orang mu'men atau orang ke PKI itu orang PKI kalau orang mukmin ya maka anayyukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim kita baik sama tetangga karena diperintah Allah sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja Imam Ahmad katanya kenapa engkau tetap ceria Ah, kulo rada urusan mek kowe. Urusanku mek pengeran. Pengeran ngutus sampe mek tonggo. Ya sudah seperti itu. ঠিক তে চারা সিয়াল maka kamu akan menjadi orang murahan yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan. Kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkalkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang didikte terima cah sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama bes besar. tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah dia muji kamu Alhamdulillah dipuji, dia memaki kamu Alhamdulillah dapat bala lewat jalur sabar kan santai saja sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya gak pernah ngaji saya, kalau ngaji dia pasti merusak metode, rubah metode tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan setan itu ya goblok betul setan itu kan suka ya, kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga Bani Lasem terus ada yang minggat ke Papua kemana mana Namanya turunan kiai dimana mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu mecit hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan lu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. ইসলাম সোহাপতী না সহপাতি না পিসা ঠেমারঙ্ক আছে mana Nah, setan ngiranya, tukaran itu, nanti Ternyata enggak. Malah Islam menyebar kemana-mana Dulu Memang Allah কালো seperti itu Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuh. Kata Allah walidzalika khalaqahum ikhtilaf tu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Hafiz saja jadi dosen, nanti yang ngaji kalau naik harus tambah prestasi kalau saya kiai min khaisu pasti cepat kaya saya <laughs> karena rezekinya kiai itu tanpa batas makanya haji saya itu plus loh, saya itu tidak kaya tapi haji saya haji plus, masa tapi paling reguler <laughs> karena rizkinya kiai itu min khaisu layak tasi. makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI bapak kok berani pulang ke rembang kiai itu kan rezekinya agak jelas kata saya justru gak jelas itu bagus Kalau saya kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak. Kata saya. Jadi tanik mati saja. Karena saya hamba Allah bukan hamba negara. <guluh> Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah-sudah pinter. Berarti. <guluh> Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. makanya ada wali itu kalau dungo itu rondok kriminal tapi malah pengeran senang sampai dalam riwayat itu inna hu yutusukuni alyaumah salah wali itu bisa menertawakan saya tiga kali itu kata Allah itu kalau dungo itu agak kriminal tapi mesti mustajab tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab kan ini KW copy paste <tuh> itu kalau dia datang ke Raudah itu bilang gini wali tadi ya Allah saya ingin jadi orang baik কাছে মাঝে না কা এত কাতা পিল punya না saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru <laughs> karena kamu gak wali nanti setelah wali, niru gak apa-apa ya Allah saya ingin jadi orang baik kalau saya jadi orang baik maka surah habibuk kekasihmu menjadi senang kalau saya jadi orang buruk surah musuh kamu menjadi senang tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan senang menyenangkan kekasih kamu menyenangkan musuh kamu ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya sekata Allah oh, sudah sudah sampai situ aja doanya dengan panjang-panjang Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ndak pernah salah nama. Kalau kita kan ndak. Kita ndak mesti walinya, ndak mesti istiqomahnya kiai saja karena diangkat MUI bukan karena kiai betul atau diangkat di struktur kepengurusan N, NU. Terus doa pakai namanya sendiri ya Allah. Saya ini ngidmei agama sudah lama. Mbok, ya Allah saya ini jadi gini-gini. status kamu itu belum ada di aras ini penting saya utarakan jadi nama status itu penting sekali sehingga semua kesalahan saya lagi itu karena status ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan saya itu sering sinau kampus jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni Kamus saya punya kampus banyak mulai yang dikarang orang setengah kafir muncit itu kan, kafir tapi setengah itu Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, semua macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabiti, kamus mukhitim. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak berdiri sekarang, lafad ilah itu mananya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang, isim ini tidak punya tasniah. dia bilang ilah normalnya tasniyanya ilahani jamaknya taksir aliha tapi kata dia enggak boleh lughat seperti itu enggak boleh karena harus yadullu ala ilah itu nama tunggal untuk Allah sehingga karena Allah itu tunggal enggak boleh ada tasniyanya ilahani karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa dua tuhan berarti kamu nganggap ada zaidun ketika zaid kamu bilang Idani, kalau banyak kan gak pernah ada Tuhan dua atau tiga makanya kata kata pengarangnya itu Abu Bakar itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau wahadal ismu la musanna lahu wala jama'ah wa innama jama'uhu wasanna'uhu katanya isim ini gak punya tasniah gak punya jama'ah tapi kalau orang-orang katanya orang-orang itu bilang ini ada jama'ahnya ada tasniahnya, ini penting sekali karena kesalahan itu enggak ada, cara teori Qur'an itu kesalahan itu enggak ada yang ada adalah orang salah, beda loh ya tawaridhatiung pinter, makanya ini sampai subuh, tawaridhatiung pinter selanjutnya lagi ya, kesalahan itu enggak ada, yang ada itu orang salah pernah ada enggak satu tabah satu lima belas? enggak ada kan tapi kalau orang salah bilang 15 ada pernah enggak putih ini hakikatnya hitam, enggak pernah kan tapi kalau orang salah misalnya Rabun bilang ini hitam, ada মরে ini ini mereka karena apa? normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih hitam menunjuk hitam nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah Tuhan kok ditunjukkan ke batu? itu kan kacau Tuhan kamu siapa? hubal itu batu apa Tuhan? batu Tuhan kamu siapa Yesus? Yesus itu manusia apa Tuhan? manusia makanya kata Allah kaburas kalimatan takhrujumin mesti terus hanya iya kuluna illa gadiba ini penting saya kan jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah, makanya kata ja al wa batil kalau ada hak, pasti batil tuh hilang tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada pernah ada enggak 1 tabah 1.15 tidak pernah ada kan tapi kalau orang bilang itu ah, ada, ini penting saya kan makanya kamu jangan janggal kata Allah ja al ternyata sekarang kebatilan ada dimana-mana, barang batil itu tidak pernah ada Yang ada pelakunya Misalnya Misalnya gini Zina itu mengenakan apa enggak Kata orang yang ahli nafsu mengenakan Tapi hakikatnya Enggak pernah mengenakan Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu Yang terhantui dosa oleh itu Hakikatnya menyakitkan apa mengenakan Menyakitkan Tapi yang bilang mengenakan ada Tapi hakikatnya tetap Menyakitkan Nah semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsuni Enak punya uang banyak, mengenakkan Tapi kata yang sudah ketangkap menyakitkan Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan Maka akan menjauhi korupsi Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan quran itu nanti terus bener, makanya setiap kesalahan kata Allah apa, kaburas kalimatan takhruju min affay nah kalau kalimat itu nyata kata Allah, kalimat atau katanya istilah pengiran nanti terus urut sampai baca quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten ya itu tadi misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita, Fir'aun adalah wujida bagda alam al yakun Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada, padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi ada langit, ada matahari sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari artinya apa, zaman langit, bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? enggak kan karena dia ada setelah adanya langit dan Fir'aun juga gitu Yesus juga gitu, semuanya begitu Makanya Allah mengajari kita apa? Hal atal al-insani Hinum minadahri Lam yakun syai ammat Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak Ada Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBI Jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden Banyak enggak yang sudah kaya sebelum Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah Allah Sekarang kamu miskin Kamu gak bisa nyalahkan Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin ya Artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir Takdir Makanya Jadi kita miskin ya karena gada Allah Kita kayakan Semua itu karena Allah Tapi kita terjebak hukum modern না পৃষ্ঠামিং লাখি ঠিকমু তুমার Saya itu enggak pernah lo takut mati meskipun sama masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya enggak tahu cara ngelola nyawa saya kenapa kok enggak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kok enggak mati sekarang? Enggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang wis macam-macamlah. Sebetnya kita zaman hidup pun enggak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun enggak tahu caranya hidup ke telaga Tapi anehnya kita Mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup seperti anak wong e mlarat, paise elek. Orang lain e, tia, igus, Kita kan pernah bisa milih, milih bapak Ngerti-ngerti anak, e Karmen, anak e Karlani, sudah tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya enggak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga enggak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Kan, maka saya akan baik-baik saja di akhirat Karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau Ketika di akhirat Tuhannya Dan sifat engkau gak akan rubah Tetap arhamur rohimin Makanya dulu wali-wali itu Kalau mau mati ya santai aja Sayyid Umar Bitadul Aziz Itu lama ulama dulu Kalau mau meninggal itu Kalau keluarganya nangis marah besar Memangnya mau kena nah, kamu nangisin saya lah kamu kan mau mati Memangnya mau kemana kalau mati Ya kembali ke awal susahnya apa Di dunia ya mili Allah Di akhirat ya mili Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbi. Yang ane sampean usmelarat ora wani mati. Wah, ane ane ane ane. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan kan. <laughs> repot naoten dus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadilla. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. kehidupan adalah momen untuk cari karir kamu mencifati kehidupan secara salah jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya coba kalau kamu pakai matematik sufi kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah kematian ya seperti itu, akhirnya ya santai saja inna wa nusuki wa mahyaya wa mahmatilillahi robbilanam istri juga gitu, saya itu tidak sombong saya itu mulai neka sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri sama istri saya itu sering bilang gini gue sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales dilawan supaya saya punya musuh katanya <laughs> betul ya ya saya bilang gini Allah itu maha baik sama saya ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar ya sudah itu semuanya baik kalau saya mar kamu marah saya marah saya tidak dapat pahala makanya kalau kamu marah tak dengerin ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nervous, jajak, nonukok, noklampi mahal katanya boros. boros, itu pahala yang boros tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah gak usah biaya, dapat apa pahala, cukup sabar lu itu kalau terlatih lama-lama, biasa saja Ulama dulu seperti itu semua. Imam Shafi itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafek padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi, dia memaki-maki Imam Shafi. I. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Shafi itu kuyuk. Rawani, <laughs> ya, jadi, dianggap saja melihat. Berarti aku bahaya Karena ini makhluk, doif, gak penting loh kamu sampai tersisa dikritik orang Karena kamu anggap makhluk itu penting Ini gobloknya sampai kan Goblok segoblok-goblok Coba kalau kamu mesatukan makhluk Tetap makhluk, kritiknya gak penting Selesai kan? Selesai gak? Ini problem anda gak wali itu Kalau dikritik ya susah Makanya gak wali itu problem Suruh saya makanya saya gak ingin gak jadi wali itu karena hanya wali sing hidupnya itulah ya, orang dulu tuh semudah itu hidup kelampang dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya saya Jafar itu kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah kenapa ya? karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya ini hadiahnya sampai malu yang ngertik kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani Lah, kamu kan ngajinya seperti itu Tapi dirasani kok susah Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja Alhamdulillah Ya karena kita salah menamain tadi Sengrasani pembenci Pembenci itu bahaya Sehingga kamu mereaksi secara serius Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul Pembenci itu pemberi kebaikan Istri marah adalah pemberi kebaikan Ada yang berani mulai meraktikannya latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah itu disebut asma. dan itu yang diajarkan Rasulullah Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali <tik> jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina, Anda sekarang tidak korupsi potensi korupsi Anda sekarang enggak selingkuh tetap potensi selingkuh. Lah, andak saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu alhamdu lillah. Makanya saya itu pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya nggih, tanggone saya, waro kurang ajar. Saya gis. তোনে তো পাঠালে মাছ মাছ কান্না ঠিক আিক হাতন মিঙ্গল শার রে পুরুকি ঠা রো লাগলা পুরুকান গাত কি তুই সাই আপ পুরুক সায় মগান ঠাকি তু mati jadi সায় apa coba coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin al maut adalah rohatan lana sehingga kita hidup ya happy mati juga happy enggak terus kok misalnya mendingan tapi anak bojoku memang selama hidup anak bojo bahagia <laughs> ketawa ya musibah coba <laughs> malah sombong lagi kamu seakan-akan kamu Tuhan yang bisa menciptakan Manu yeah. <gallan> <gallan> Karena gak jelas. ini penting ini saya utarakan jadi ini sa'ajil jus 1 asma. Makanya kata Rasulullah ala Ini penting nama itu penting. karena sekali nama ini saya coba misalnya orang sepakat, darani fir'on itu wujida bagda al-lamyakun fir'on itu ada yang dulu-dulunya tidak ada hal atal insani hinum minat dahri lam yakun say'am madhkur coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup, hidup itu apa? untuk sujud, sujud itu murah, gampang untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minat dahir adharu zuahir itu Allah, lihat yang begitu jelas lah mati itu mau apa? ya menuju Allah hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah itu nyaman, yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status hidup untuk menggabai cita-cita untuk sukses lontek <gak> ya menengah copet ya menengah rumah kamu yang ingin bahagia itu juga hidup rumah kamu yang ingin duit juga juga hidup copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? ingin punya uang? banyak itu juga hidup Kok sering dakwah kena opo, <SILENCIO> mono, dakwah, no islam aku opo. Waras berarti, no? <SILENCIO> ini penting kan যা মনে যাবো ইসলাম্মা মা উলাম karena lafadz ilah itu enggak boleh dijamakkan itu jamak kriminal ya Loh, kodak kriminal gimana coba kalau zaidun itu satu boleh enggak kamu mengatakan ja zaidani boleh kan kalau zaidun satu boleh enggak kamu mengatakan ja zaiduna boleh kan sama ilah itu satu apa dua? satu boleh enggak kamu katakan ilahana dua tuhan enggak boleh makanya Allah kalau mengatakan alih itu kullau kana ma'ahu alih andekan lau itu andekan itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan karena lafad ilah itu gak pernah punya jamaah alihah, makanya Allah ngerti kan kullauka namahu alihah masih ditambahi kama yakulun tapi itu kata mereka, kira-kira gitu maka kenangan saya sama mbak Turehan. saya ini masih pernah cucu sama mbak Turehan, karena saya saya kandung namanya Fatimah itu abahnya itu orang sini, fakriya itu ibunya itu orang kudus, makanya saya ini ya turunan kudus, turunan tak itu kalau Mbak Khan kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus, Mbak Khan kan tentu meyakini Yesus itu Isa Isa itu tidak mati, tapi diang makanya di kalender kudus sampai lihat itu kan matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa jadi yang mati itu Sibah Isa, karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wama kotaluhu wama solabuhu walaikin subyalau maka ditulis kematian si baissa almana kudus yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional, saya pernah agak bantah, saya masih muda ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya karena saya ini ori teori quran, quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang kumah yakul karena enggak benar jama' aliyah itu enggak benar bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan coba kamu bisa mengatakan zaidun karena zaidnya banyak kamu punya tamu rajulun kalau orang banyak rijalun kamu melihat satu masjid masjidun kalau masjid banyak masajid masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak mau satu makanya itu ibatnya kamus kamu yang dikarang orang alim tasnianyah ilahun tu lam yujad katanya ং জামা কান রেম রেকা যাংা মিঠে ada tapi orang jawab salah গাঠা ba. banyak, banyak. itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya esmu, itu mesti ya dulu ala musamma. Ande kan orang mengatakan Lata Uza ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangane protol terus di semen, Bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Firaun misalnya dulu enggak ada lahir ngompolan, Tauratoreten, ciliknya malah tahu tipes. terus tua-tua jadi jadi semua makanya setiap kemusyrikan kata Allah asmaun samaitu muha antum আবো মায়া গাফা ফিকা ফিকা ফিকা ফয়া শিক্রা Propanaatina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa inada banar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati ma yasifunana wa salamun ala mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin